Mas Tanto, apa komentar Anda? Serasa ini aturan dibuat berdasarkan niat yang baik ya untuk melibatkan suara perempuan lebih banyak daripada periode-periode sebelumnya dan ia akan berpengaruh nantinya pada kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan perempuan namun sayangnya peraturan ini sepertinya hanya bisa dipenuhi di kota-kota besar kalau sudah masuk ke daerah 2 apalagi sampai ke kabupaten dan desa agak sulit memang dan kalaupun ini diharuskan akhirnya dikhawatirkan itu terjadi sekedar pemenuhan kuota, artinya calok yang makan ditampilkan itu sekedar dipaksakan. Nah kalau kembali lebih seperti ini saya rasa tidak akan bertentangan dengan niat baik sekolah. Bagaimana dengan kaum perempuan yang sudah terjun berpolitik saat ini? Lalu saya lihat masih banyak yang salah tempat sebenarnya. Saya melihat masih banyak penempatan salah di komisi-komisi tertentu itu tidak berdasarkan kompetensinya, tapi lebih kepada keinginan partai. Jadi ada semacam pemenuhan dari kehendak partai agar si calat tersebut berada pada komisi berapa. Padahal si anggota legislatif tersebut tidak mempunyai kompetensi di tersebut. Bukan tidak punya mungkin, ya tapi tadi kurang menguasai. Nah, akibat kurang menguasai, ya akibatnya kan nggak bunyi. Ada permintaan sanksi diskualifikasi bagi partai yang tidak bisa memenuhi ketentuan ini? Tidak didiskualifikasikan pun, partai tersebut apabila diumumkan saya rasa sudah terpasung secara sosial ya. Saya rasa itu aja sudah sanksi yang cukup keras bagi partai yang disangkutkan. Indonesia juga pernah punya presiden perempuan. Bagaimana hasilnya? Menurut saya isu ini tidak perlu diangkat lagi, masalah gender dan juga masalah tua dan muda. Yang dibutuhkan di Indonesia sekarang ini adalah seorang yang bisa memajukan bangsa ini, terlepas dia tua atau muda. L'haki atau perempuan. Tuhan itu menciptakan umatnya itu sama kok. Jadi tolong sebutkan ayat mana yang membuat gender tertentu itu lebih atau superior terhadap gender lainnya kan nggak ada. Jadi siapa saya yang mempunyai konsep yang jelas dan konsepnya itu adalah mensejahterakan rakyat dan benar apabila pada waktu dia memimpin nanti maka dia akan memenuhi segala janjinya tersebut. Itu dibutuhkan Indonesia saat ini. Anda sangat mengagumi ibu Anda yang tentunya juga perempuan, Mas Tanto. Kenapa? Ibu pertama ibu itu lebih punya banyak waktu dibandingin bapak. Kemudian kedua, anak itu karena dikandung 9 bulan di rahim ibunya, pemakan apa yang dimakan oleh ibunya, tentu mempunyai kedekatan emosi tersendiri dibandingkan dengan bapaknya. Nah, sehingga peran ibu ini sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik oleh ibu, luar biasa dampak kepada anak-anaknya. Nah, kenapa saya sebut ibuku profesorku pertamaku? Ya karena orang yang mengajarkan saya membaca, mengajarkan saya untuk mencintai membaca itu adalah ibu, tidak perlu dia menyuruh tapi dengan memberikan contoh, terjadi sebuah penularan secara alamnya. Karena membaca itu bukan sebuah keturunan, tapi proses seri produk dari sebuah penularan. Baik Mas Tanto, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama penyanyi dan presenter Tantowi Yahya. Saya Dewi Sintawati.